Setia saber I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube kami Dan jangan lupa pula untuk follow IG kami berdua di bawah ini Terima kasih